Allah, Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi kalau yang harian yang Saya ngajar 3 kali sepekan Itu di pasca serjana Itu di ilmu Qur'an Karena kalau Di uwin saya tidak bisa banyak ceramah Pak Uh, akan harus ada fingerprintnya sekarang ya Taib, Mungkin beberapa ada yang Menjadi uin uh, Tak tahu maksud saya Taib. Kembali ke Menhaj ahlus sunnah Nah Sebelumnya mungkin kita Sebagian baru kenal Saya berasal dari Sumatera Barat Saya ngaji Ke ulama-ulama di sana Di surau-surau dulu Jadi awalnya saya tidak nyantri Nyantrinya ngalong Ngaji di surau-surau gitu ya Dan itu asik sekali Pindah pindah tempat hati Kalau kita disini langgar gitu ya Pindah langgar Cuma dulu ngajinya masih pakai kitab Gak nguping Jadi kami dulu ngajinya pakai kitab Kitab apa gitu Bahkan Quran itu dulu bersanan Kami ngaji Quran itu dikasih ijazahnya Sehingga kita tahu Quran kita benar-benar sama dengan Quran Nabi itu dari sana nah, Garansi bahwa Quran saya sama dengan Quran Nabi Saya harus punya silsilah guru yang bersumber dari Nabi Lalu ketika saya malu mulai remaja Mulailah ikut aliran macam-macam Ya pindah aliran Pak. Jadi kalau orang hijrah dari maksiat ke taat, saya enggak. Hijrah dari satu aliran ke aliran lain. Dan itu betul-betul antara asik tapi juga menyakitkan ya. Pengen ikut halus sunnah kok malah sesat itu. Pengen ikut nabi kok malah serem. Pengen ikut nabi saw. Tapi kok malah membenci umat nabi pengen ikut Quran tapi malah meninggalkan cara Nabi memahami Al-Quran akhirnya Mbak ayah saya masih hidup Ibu saya baru wafat Bapak saya menyaksikan sendiri bagaimana anaknya itu menjadi orang yang ekstrim jadi saya pernah ekstrim dulu ya dulu kita di sekolah anak remaja jenggotnya udah banyak belum Mbak belum banyak, paling satu dua, disuruh potong sama guru, kita demo. Jadi zaman-zaman musim-musim demo itu dulu nular, dan saya provokatornya, dengan kawan-kawannya, ayo kita demo aja. Cuma karena jenggot tiga helai, kami demo guru dan kami bentak-bentak guru di sekolah. Hmm. Tapi lama-lama kita mikir, ini kayaknya ada yang gak benar nih ya. Kok cuma mau membela satu sunnah Kami kemudian meninggalkan sunnah yang lain Sunnah jenggot itu bagus Tapi kemudian saya meninggalkan sunnah menghormati orang tua Guru Dulu kami bela-belain Kalau kalau sekolah itu calanaknya saya gulung Dikata-katain lagi sama guru Bukan dikatain sih eh, Yang rapi nak gitu kita nganggapnya guru kita wah oh, guru kita liberal nih padahal guru kita enggak liberal. Akhirnya bentrok lagi, ketengkar lagi. Sampai kemudian saya dianggap sesat di situ di sekolah itu. Uh, belum tahu, Pak. Karena saya itu buat halqah-halqah dari masih remaja udah punya halqah. Anak-anak ikut halqah ini, ada yang main pulang ke rumah. Sebelum dia pulang ke rumah saya Pembina asramanya Bilang mau kemana Mau ke rumah Arrazi pak Eh kamu tau gak Arrazi itu sesat Jangan kesono Oh dia kaget Karena anak ini polos Dia tetap datang ke rumah Ngelaporin ke bapak saya Tuh, Itu kakak kita Dibilang sesat pak gitu Wah oh, bapak saya marah pak Saya udah minta pindah satu semester lalu, tapi nggak dikasih. Dulu masih jauh ya. Akhirnya ketika saya bilang minta pindah lagi, baru dikasih. Kenapa? Anakku dianggap sesat di sini. Ya udah aku pindahin ke sekolah yang nggak nganggap sesat. Taduluh itu juara satu pak, juara satu, juara dua juara Enggak, enggak pernah juara tiga tuh. Selalu juara satu dua. Tapi di sekolah saya itu sekolah. Negeri ada jurusan agamanya yang diinapkan, yang disantrikan, pakai baca kitab, ya. Tapi beda ya. Pesantren dengan dulu namanya MAK dengan MAK, pesantren itu ada kiainya, MAK nggak ada kiainya. Sehingga kami ini santri-santri plat merah ini lagi nyari siapa yang mau jadi kudwah dicari cari lah enggak ada di sekolah. Padahal ada kiai-kiai yang perang merah juga. Akhirnya nyari guru pindah aliran lagi, pindah aliran lagi udah begitu terus. Betapa terombang-ambingnya, puncaknya saya capek. Semuanya ngaku sunnah. Semua kelompok ngaku sunnah. Ya, kelompok nih ngaku sunnah ini sunnah-sunnah under sunnah. stres Untung enggak gila aja ya. Karena jamaah kita di luar itu ada gila Karena dipusing memikirkan sunnah Saya teringat Kiai Wafiuddin Yang dulu ikut uh, Kejadian 84 di Tanjung Priok, Itu kan dia salah satu yang selamat Kawannya ada yang selamat Tapi gila Kan dikejar-kejar oleh Intelijen dulu Nah beliau diselamatkan oleh salah satu ulama Dari Tasik ditalkinkan zikir dibimbing zikrullah baru dia sehat baru dia nyaman hidup itu ah saya juga sama eh, saya ketemu guru tapi nggak puas dengan berguru itu akhirnya saya sholat hajat ya Allah aku butuh orang yang betul-betul mewarisi sunnahmu sunnah rasulmu maka di situ saya nangis lama sujud terlama saya ingatnya itu Setelah itu gak pernah sujud lama-lama lagi Sampai sekarang Sujud tuh ya sandar aja gitu ya Tolong pertemukan aku Dengan pewaris sunnahmu Sunnah rasulmu Saya doa itu pak Baru lima tahun dikabulkan Jadi tetap muter-muter Muter-muter Mencari Apa yang orang sebut sunnah Dan saya kecewa Hampir dengan semua kelompok itu Ya Walaupun mereka tetap semuanya halus sunnah, cuma mengklaim dirinya paling sunnah itu yang paling berat ternyata. Bagi saya itu kemudian ah iklan kecap nih, gitu. Sama kayak iklan kecap. 2004 saya ketemu Allah izinkan bertemu salah satu ulama hadis yang harismanik di Indonesia, Al Ayraham sudah wafat. Syekh Ali Mustofa Yakub. Kita sering dengar Kiai Ali Mustofa Yakub imam besar Istiqlal. Ya. Jadi beliau adalah doa saya yang saya minta 5 tahun sebelumnya. Maka dulu ada beasiswa luar negeri, saya cancel. Sampai dulu orang Kementerian Agama di di kampung saya datang ke rumah. Dia pimpinan panitia untuk ngirim ke luar negeri itu enak gak jadi berangkat ya ini dana sudah siap saya bilang saya di Jakarta aja pak udah ada ahli hadis yang saya cari dan alhamdulillah 4 bulan saya ngaji itu rasanya udah sama kayak 5 tahun sesat kemarin itu <gulau> bukan sesat juga ya bolak balik keluar gitu 4 bulan ngaji sama beliau udah sama kayak gitu akhirnya kita teruskan sampai 4 tahun dan saya mengabdi sampai 12 tahun Belajar dan mengajar di Pesantren Beliau. Ya. Baru tahun ini saya hijrah ke Sawangan sana. Tadinya di Ciputat dekat UI. Ya Alhamdulillah Robbil Alamin. Jadi kalau ada di antara bapak teman dan hadir ini yang yang lagi mencari manhaj ahlu sunnah, enggak usah tersesat seperti saya, pak. Ya, enggak uh, usah bingung kayak saya sekarang bingungnya beda lagi kalau dulu saya ikut aliran itu langsung kalau sekarang terjebak di channel terjebak di channel YouTube, YouTube. ya atau terjebak di channel TV TV kabel terjebaknya di situ sekarang jadi orang sekarang tersesatnya bukan tersesat lah kita sebutnya uh, piknik pemikirannya itu langsung di, di smartphone-nya, langsung di smart TV-nya. Beda dengan kami dulu, kami langsung masuk pindah, pindah, pindah, pindah, pindah begitu. Sampai kami pernah ikut kelompok yang Bapak hari di dengar mirip-mirip Sunnah Jadi kajiannya by indek, Quran indek. Wah, jadi kalau udah ngaji media, semuanya menurutnya dari Quran. Lalu dia jarang pakai hadis sesekali dia pakai hadis itu kapas juga nah, tapi dia gak berani tentang hadis, nah, beberapa orang-orang angkatan sebelum dia itu berani ingkar hadis, ingkar sunnah namanya dulu kami ketika ikut ajaran itu jadi kajiannya kajian tafsir-tafsir indek ini hati-hati pak, kalau punya anak adik di kampus ada kajian di sekitaran kampus kajian tafsir indek saya curiga masih kelompok itu karena waktu saya ke Palembang saya ketemu ada mahasiswa yang begitu ah, kayaknya semuanya dia udah tahu pas kita cek dia cuma hafal nomor surat sama nomor ayat saya tanya ayatnya dia gak hafal jadi yang dihafalkan nomor surat nomor ayat terjemah kalau Ustadz Adi kan beda dia hafal nomor ayat plus mengerti ayatnya mengerti Nahu Sorofnya mengerti cara mem memahaminya kalau ini enggak Nah itu masih ada gerak jadi kajian-kajian tafsir level gedenya itu ada kayak MTA itu jadi aliran tersendiri majelis tafsir Al-Quran itu mirip-mirip Pak mirip-mirip ini mereka menghalalkan anjing kenapa di Quran enggak ada anjing dihala diharamkan ya akibat tidak menggunakan sunnah jadi mereka enggak mau juga disebut hari ini ingkar sunnah tapi mereka tidak menggunakan sunnah secara utuh dan sekarang banyak ya banyak sekali dulu siapa namanya yang pendakwah di Amerika itu Syamsuddin Al. Syamsuddin siapa yang orang Makassar itu Syamsi Ali ya itu juga pernah konflik sama orang yang begitu penuh konflik Pak karena karena orang yang satu ini kata dia eh uh, tidak mau menggunakan sunnah tidak berani bilang ingkar terhadap sunnah cuma dia nggak mau pakai sunnah bagi dia uh, yang sah itu cuma Qur'an baik uh, jadi untuk untuk kembali ke sunnah tidak perlu Bapak itu saudara itu tersesat dulu nggak perlu ya Imam Al-Ghazali mewariskan satu kitab judulnya Al-Munqidz min Ad-Dhalal. Beliau wafat 505 Hijriah. 505 Hijriah, Pak. Sekarang 1441 Hijriah. Ya, berapa tuh? 1441. Belum mau, jadi kayak gini. Saya pernah tersesat, kamu jangan tersesat. Dia tulis satu judul Al-Munqidz min Ad-Dhalal. Pembebas dari kesesatan, kesesatan. Waktu dulu saya mahasiswa, karena udah ketemu guru yang tepat. Kawan saya bilang, bilang gini kamu kok jadi Gozali dulu sebelum sesat, sesat dulu dong, baru jadi Gozali kayak gitu. Ya. Uh, uh, ya saya bilang, Gozali nurunin kitab Al Munqidz Munadzil, ente belum baca, supaya ente nggak perlu sesat seperti Imam Gozali, langsung jadi Imam Gozali endingnya aja gitu. Imam Gozali di akhir hayatnya Bukhari di dadanya lalu dia wafat. Baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud. Baca hadis. Baca hadis, Pak. Maka saya setiap pekan itu ada aja yang datang ke rumah setiap Senin itu ngaji Sahih Bukhari. Lalu celoduk, lalu celoduk ke Sawangan kan jauh. Pakai motor, Pak. Bukan pakai mobil. Saya fikir pikir ini orang mau haus sekali, mau cari sunnah. Tapi ternyata dia malu kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari itu dulu 4000 kilo dari Uzbek ke Mekah untuk nyari satu hadis inamal amal bil niat. Bagi dia acal ah, luduk sama sawangan mah enggak dekat. <laughs> Dihantam terus, Pak. Apalagi Kerawi, Pak ya. Nah, kalau saya ke mungkin sesar 1000 kali, Pak, karena keluar tol, masuk tol lagi, Itu membingungkan ya. Untung pakai taksi, orangnya ngerti.